Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man saru ala ila yumiddin thumma amma ba'd. Khams kaliyan yang Kemarin kita telah membaca Muqaddimah fi'l min nahwi. Yaitu pendahuluan kitab ilmu nahwu Yang membahas tentang beberapa hal Yang pertama ta'arifuhu atau definisi Definisi apa? Nahwu Kemudian wamaudu'uhu Tema atau yang dibahas pembahasan nahwu itu apa saja Kemudian wathamratuhu Dan hasil faidah daripada ilmu nahwu Kemudian, wasyarafuhu, apa, keutamaan, kemuliaan. <coughs> Kemudian, wanisbatuhu, itu digolongkan kepada ilmu apa. Ya. Kemudian, wawaduhuhu, siapa yang meletakkannya, wahukmuhu, dan hukum mempelajarinya. Ini dihidupkan nggak AC-nya? Nggak, kan? Oh, saya kena ini. sekali. <coughs> dimatikan aja kayaknya banyak yang dinyalain Inilah. Inilah. udah ya oh itu tuh nah itu pas kesini ingin sekali nah secara bahasa kemarin ilmu nahwah apa saja al kostu kemudian yang kedua al mislu kemudian yang ketiga Al-Miqdar, siapa yang bisa memberi satu contoh uh, uh, al-Qasdu? Ayo, al-Qasdu. Contohnya gimana? Alaihissalam. Al-Qasdu, apa contohnya? Uh, makna nahwu. Berarti ini bisa dibuat omongan. Uh, contohnya apa? Al-Qasdu? Uh -huh? Nah. Zaidin. Nah, outu jihada zaidin. Nah nahautu jaha zaidin jadi saya pergi menuju Zaid nahautu qastu berarti menuju ya nahautu ini artinya menuju saya pergi menuju Zaid kemudian yang kedua adalah al mithlu itu maknanya apa contoh ini yang nanti yang dipakai sering dipakai di dalam kitab nahwu nahwu itu artinya contoh ya di contoh. Nah, contohnya Zaidun nahwu 'Ali. Nah, nahwu di sini artinya apa? Contoh. Zaid itu seperti Ali. Maksudnya perumpamaan ya. Contoh ai mithluhu yaitu seperti Ali. <tuh> Kemudian al-miqdaru <tuh> yang kedua yang ketiga adalah kira-kira ya, Endi Nahwa Alvin, saya memiliki sekitar nah, perkiraan punya saya seribu ya, Aikodru Alvin sekitar seribu <tuh> <tuh> itu semua ya ini nih, kalau bisa hafal, jadi tahu, oh. jadi sampai nanti hafal ini kalau bisa. Ahu arti na'hu, ilmu na'hu tu menurut bahasa seperti ini. Menurut istilah ilmu b u ilmu b u ilmu b u yaitu b u sulin m min k a l Ya harus kita pernah bahasa Arab ya. Kalau bisa hafalin Arab, ya arifubihah, awalah awa akhiril kalimah roban pembinaan. Yaitu ilmu usul, ilmu dasar yang diambil dari perkataan orang Arab untuk mengetahui keadaan akhir kalimah baik itu. Erop Secara Erop atau Bina, Bina. Mabni Erop, masih ingat Erop, Erop kemarin Erop itu yang akhirnya berubah Kalau Mabni tetap, tetap, nah, tetap alias pancet nah itu Bahasa Jawanya pancet alias tidak berubah-ubah <tuh> Kemudian <tuh> Pembahasannya jelas Karena saya ulang nih karena ada yang baru biar, biar ini pembahasannya wa mawdu'uhu tema-temanya dalam ilmu nahu nahwu apa al-kalimatul arabiyyah min haitsu yabhathu an ahwal akhwa akhiraha min jihati al-i'rab wal bina <tuh> yang jelas tema-temanya jelas bahasa Arab kalimat-kalimat bahasa Arab untuk mengetahui uh, akhir kalimahnya. akhir hurufnya itu apa Diketuai dari baik uh, itu apakah itu i'rab atau mabni seperti itu jadi ya pembahasannya Kalimat-kalimat bahasa Arab, ya, sehingga mengetahui <tuh> untuk mengetahui ya, mencari akhir kalimat ya bahasan berarti mencari akhir kalimatnya itu apa boma atau fathah karena ini untuk mempelajari kitab gundul kitab kuning ya ini kebetulan kitabnya warnanya kuning gundul nah, untuk mempelajari kitab kuning yang gundul. <tuh> nah kemudian hasilnya apa kalau kita sudah mempelajari ilmu apa apa saunul lisan ya anil khotoi nah, mudah kan fil kalam <tuhim> yul istighana bihi ala fahm maan al kitab sunnah wa muqotubat al arabi bagdhuhm bagdhoh muqotubati bagdhihm bagdhoh ya menjaga lisan dari kesalahan ketika berbaca kita berkata atau berbicara bahasa arab dan untuk hawal ya, isti'anah bihi ala fahmil untuk membantu memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan khutbah atau perkataannya orang Arab se, eh, satu dengan yang lainnya sehingga bisa ngomong bahasa Arab yang bagus mantap nanti kita bahas kemudian ini nahwuni digolongkan apa nisbatuhu digolongkan ke apa ilmu balasah minal ulum arabiyyah termasuk termasuk bahas ilmu bahasa Arab yaitu itna asharoh ilmu bahasa Arab itu ada dua belas ilmu kemudian wawatimu ya yang saya, yang meletakkan adalah bul aswat adu ali dan yang terakhir wahukmu dan hukumnya al wujubul kifai kalau dibaca semuanya habis buatin nanti wujubul kifai apa artinya wajib kifai kardu kifai Nah, pembahasan berikutnya Mukodima sudah selesai. Kita masuk ke daerah Nahwu. Kita daerah-daerah Nahwu, yaitu pembahasan al kalam. Ini masuk tema Nahwu. Sudah masuk ke pembahasan kita. Ya, pembahasan kita adalah Al-Kalam Al-Kalam <tuh> Kalam itu Tahu artinya kalam? Kalam itu ngomong Maafi kalam mini ini. Nah itu termasuk bahasa Arab bukan Menurut ulama Nahbu nanti akan tahu dari ilmu kalam ini. Lazim kalam sidah. Ah. Itu apakah itu bahasa Arab menurut ilmu nahwu? Nanti akan tahu. <tuh> nah, menurut ulama nahwu dalam kitab Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam As-Sanhaji Al rahimahullahu taala, di sini qala al, qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah. Yang pertama dari ini babnya yang pertama apa? Ta'riful kalami. Enggak boleh ta'riful kalami. Enggak boleh. Bacanya harus benar. Ta'riful kalami. Panjang pendeknya harus benar. Ya. Jadi panjang pendek ini ber ini uh, uh, berbahaya kalau seandainya panjang pendeknya salah bisa merubah makna ta'riful kalami. yaitu definisi kalam qala al-musannif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim yang enggak ada kasrohnya di kasroh karena kita pembahasan kita ilmu nahwu al-kalamu huwa al-lafz al-murakkab Al-Mufidu Bil-Wad'i Bil-Wad'i Qala Telah berbicara Al-Musunnifu Qala Faham? Gak? Yang sudah tahu artinya Tidak perlu diartikan Telah berbicara Al-Musunnifu Al-Musunnif berarti siapa? Bangarah Al-Musunnif Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. <tuh> Rahimahullahu. Kalimat doa. Bismillah. Bi bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu. Al-Kalamu. Kalam. Kalam itu artinya perkataan pembicaraan ya tapi menurut bahasa Arab ya al-kalamu huwa dia dia apa al-kalam mm heeh -hmm. al-lafdu adalah lafaz al-murakkabu yang tersusun al-mufidu yang berafaidah bil wad'i bil wad'i ini kalau diartikan ini disengaja dengan berbahasa Arab. Artikan ini artinya lain. Antum yang ini ditulis disengaja dengan berbahasa Arab. Kenapa harus disengaja? Karena di sana ada orang yang tidak sengaja. Tau enggak. Orang Lindur bahasa Arab khutbah bahasa Arab. Innal Itu bukan kalam menurut ulama nahwu. <tuh> ya, nanti ada penjelasannya di sini. Paham? Kemudian kita baca ini lah ya sambil ini. Saya baca lagi, saya ulang lagi ta'riful kalam, demi definisi kalam. Ya. Qal al-musnif rahimahullah bismillahi al-Rahman al-Rahim al-kalamu, huwa ya. al-fadzul murakkab al yang di gar, yang di kotak ini, assalamualaikum warahmatullahi Ya, yang di kotak ini adalah matan karangannya al-imam sonhaji. Adapun yang bawah ini itu adalah syarah. Sekarang tulisannya siapa? Al-Musabi. Al ya, paham ya? Al-Musabi. <coughs> Aqulu Aqulu wabillahi taufiq. Ya. Aqulu wabillahi taufiqi. Wabillahi at-taufiqi. Aku lu bil Wa billahi hit taufik. Aku lu itu dari kalimat kola, yakulu. kola yakulu. ya aku lu, kola ya aku lu. Aku lu, nggak usah dibahas nanti aja belum masuk ke kaidah. Aku lu saya berkata, yang berkata di sini siapa? Usabi karena dia pencerah. Ini menjelaskan matan di atas ini. Ya. Bada al-musannifu bada al-musannifu rahimahullah bil basmalah diharkati bil basmalah 'ala al-qauli bi min kalamihi iqtidaan iqtidaan bil kitabi al azizi wa ta'siyan wa ta'sian cepatan enggak ya ya wa ta'siyan ya apa apa Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Fi mukatabatihi Fi mukatabatihi Wa murasalatihi <tuh> <tuh> <tuh> Akulu wabillahi taufik. Saya berkata ini dalam rangka menjelaskan kalimat di atas matan di atas. <tuh> Tadi sudah diartikan ya. Pakai pensil diartikan bawahnya ditulisin maknanya. Wabillahi taufik dan saya mohon Allah subhanahu wa taala Memberi taufik. Bada'a Memulai al musannifu Siapa? Pengarang Rahimahullah Tidak perlu diartikan ya Rahimahullah berarti semoga Allah memberi rahmat Bilbasmalati dengan Bismillah Alal qawli Ketika berbicara Bi anna min kalamihi Sesungguhnya basmalah itu dari perkataan al-musannif. Musannif yang mana ini? Yang atas, ya. Al-Sunhaj. Iqtidaan karena mengikuti atau mencontoh iqtidaan bil kitabi ada yang enggak punya kitab ada udah ada heeh bil kitabi bil kitabil aziz mencontoh al-Qur'anul Karim atau al-Kitabil Aziz yaitu Al-Qur'an wa dan mencontoh ta'asi iktida'mannya sama mencontoh bin nabiyyi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Dan mencontoh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. sallam Fi mukatabatihi Ketika Menulis atau di dalam Buku-bukunya Wa murosalatihi Dan Surat-suratnya Surat-surat siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ini Harus ada faedah yang antum harus tulis. <tuh> Di sini, setiap ulama ketika menulis suatu kitab, mereka mengawali tulisannya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, Maaf, you win. Bagus-bagus ambil itu nanti takutnya pas kencing ada yang kencing bingung hammam. Ya, paham ya? Ada yang harus antum tulis biar antum dapat faedah. Yang pertama mengikuti Yang pertama iktidaan bil kitabil aziz. Ya, mengikuti atau mencontoh Al-Qur'anul Karim. Seperti halnya asar dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Saya tulis, antum tulis. <tuh -tuh. <tuh. saya hargati belajar ya Ay, itu enak. Baca enggak ini Namanya tak so an, an ummi salamata ya, Baca enggak An ummi salamata Annaha su'ilat An kiraati rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Kana yuqutti'u Kiraatahu Ayatan-ayatan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini, ini sebenarnya asarnya panjang sekali. Sambil baca nulis tulis. Ya. Ini dalil mana ini? Yang dalil mana? Ya ketidaan, yang inilah, yang tadilah. Iktidaan, iktidaan bil kitab al-aziz enggak jelas kan? ya ini ini asar ya. asar dari um ini menjelaskan yang tadi iktidaan bil -kitab al aziz penjelasannya ini bahwasanya perkataan musannif Al wasabi itu tidak ya tidak omong kosong ya mengikuti Al Qur'anul Karim itu apa seperti yang dijelaskan oleh Ummul Salamah. Brodi Anha Anha su'ilat ankirah ati Rasulillahis Salam. Kalau Rasulullah SAW itu membaca Fatihah membaca Al Qur'an yaitu karena yuqotiukirah tahu ayat ayatan dia itu dulu Rasulullah SAW ketika membaca Al Qur'an memqati ayat, ayat-ayatnya ayat, ayat, ayat. memotong bacaannya itu satu ayat satu ayat yaitu bismillahirrahmanirrahim titik kemudian alhamdulillahi rabbil alamin Al-Qur'an kan juga seperti itu ketika Fatihah apa yang pertama kali baca batal bismillah fi irwa'il ghalil ini saking bagusnya tulisannya Ya, ditulis di kalau ada yang bukunya nanti ditulis di bukunya nih. Gini caranya. Caranya saya yang dapat dari dulu sama kayak ini ya. Di ini i'tida'an bil kitab. I'tida'an bil kitab ini dicoretin. Jadi tanda anda begini. Nah, ini terus atasnya ditelis dikiniin hadis ini berarti ini ada dalilnya perkataan siapa alusobi itu ada dalilnya dalilnya mana ini kemudian yang kedua apa suratul fatihah yang pertama kali apa? ya pak Bismillah ya Kayaknya kalau di ini yang hadisnya tak saya tulis. Gimana caranya? Antum tulis saja Ininya pas sedikit aja nanti untuk penjelasannya. Ini namanya taksil. Taksilul ilmnya kayak gini. Jadi haji tuh taksilul ilm itu kayak gini nih. Kalau antunya haji ke masya yang dibacain di kayak gitu. Ini ikhtidaan ini nih bisa wah lama ini cuman saya ambil sedikit aja ya biar kita itu ada ininya <tuh> sudah <tuh> sudah ya ah yang ini kemudian wata asyan bin nabiysallallahu alaihi wasallam ya dan mengikuti rasul ayat mencontoh rasulullah saw ketika menulis buku dan Uh, Surat-suratnya, contohnya Rasulullah Sallam ketika mengirim surat ke Syaba, Hirlal ya Hirlal itu, Kamala di ini itu dalam Sahihain Bukhari dan muslim dari sahabat Abu Sufyan, ya, dari sahabat Abu Sufyan nggak perlu ditulis yaitu berkataan Rasulullah Sallam. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila hirq azim al-rum assalamu ala manit-taba al-huda amma ba'ad dalam kitab Sohihain. Ya, dalam kitab Suhihain, Suhihain itu berapa? Apa? Bukhari dan Muslim, Suhihain enggak. ada lagi, Suhihain berarti dua kitab yang Suhih, itu Bukhari dan Muslim, faham ya? itu, itu ada dalilnya, jadi beliau, rahimahullah baik itu sun haji ah, paham tapi ya dari sini ya ah, sun haji ya sun haji yang nggak paham ngomong bener ngomong ya ini bebas dari sun haji karena sebelum sampai ke sana ini ada tak maksudnya bukan belajar bahasa saja ada yang diambil fakida ilmiahnya ya perkataan sun haji atau al wusobi ya atau saya itu semuanya ada dalilnya baik itu dalam asar ya asar sahabat ataupun hadis dan Al-Qur'anul Karim jelas al Karim Fatihah awalnya bismillah ikuti firman Allah Subhanahu wa taala kemudian Walkalamu kalamu 'inda nahwiyyin 'inda nahwiyyin bawahnya itu <تصفيق> عند النحويين هو مجتمع فيه هو مجتمع فيه أربعة أمور والكلام عند النحويين هو مجتمع فيه مجتمع مجتمع مجتمع, مجتمع fih arba arba'atu umurin arba'atu hmm. ini failnya istama' mastama'a arba'atu umurin al-qalamu wal-kalamu dan kalam menurut ulama nahwu yaitu majdamaafi abatu umur hal atau sesuatu ma itu sesuatu yang berkumai berkumpul fihi di dalamnya arbaatu umur empat hal atau empat perkara ya empat perkara Kalam menurut ulama nahu adalah apabila Hal itu sudah terdapat empat perkara atau terkumpul empat perkara. Yang pertama al awwalu an yaku na harus berupa lafad. Lafad itu apa nanti ini an yaku na lafvon azhani an yaku na yang yang kedua harus tersusun. Atsalithu an yakuna mufidan. Ya, bermanfaat. Bermanfaat ini apa nanti dibahas. Arrobi' yang keempat yaitu, an yakuna mawdhu'an, ai bil wad'il Arabi. Yaitu mawdhu'an itu disengaja. Ay, bil wab'i al-Arabi disengaja dengan berbahasa Arab. Bil wab'i al-Arabi. Al-Arabi. Fama'na al-lafzu. Ah, tadi sudah saya artikan ya. Bil wab'i al-Arabi. Sama ini. Ayakuna mawdu'an. Ini artinya sama harus disengaja bahasa Arab, ay bil wab il arabi, yaitu disengaja atau disengaja, disengaja bahasa Indonesia ya, disengaja itu ya, disengaja dengan berbahasa Arab. Hmm. Fana'na -ma al-lafz makna al-lafz bu, mana maknanya al-lafz bu, al-sautu, al-saut apa? Suara. Suara al mustamil mustamil apa siapa al mustamil mencangkup memuat nah. ala ba'dil huruf al hijaiyah sebagian ya, atau ala atas sebagian huruf hijaiyah ya udah enggak apa-apa diartikan letter letter satu-satu karena kan pengin tahu artinya ya ba'd itu sebagian Al huruf Huruf Al hija'iyah Huruf hija'iyah Tahu siapa yang enggak tahu huruf hija'iyah? Nah, sudah tahu semua kan? Alif bakha sampai iya Allati Yang Kenapa allati? Hmm. Nah. Hija'iyah Karena hija'iyah Awaluha Yang awalnya Awalnya siapa? Hija'iyah huruf hija'iyah Al Alif alati awalha al alifu Alif wa akhirha hal ya u. dan akhirnya ya ha? dan akhirnya ya Wa yang demikian itu huruf ya nahwu contohnya ya, ini nahwu di sini diartikan oleh Al-Musnif, ya, nahwu ni artinya apa? Misal, Contoh. contohnya nahwu Zaidin al-Yas atau maknanya nahwu Zaidun boleh. Nahwu Zaidin atau nahwu Zaidin atau nahwu Zaidun boleh. Nahwu Zaidin. Contohnya Zaidun. Kenapa itu dikatakan lafad? Karena di situ ada Zai, kemudian Ya dan Dal itu. Nah nah ya fa innahu lafdun Sesungguhnya lafaz Zaidun itu adalah lafaz ah uh, li karena karena apa yang mangen nah ini baliknya Zaidun uh, ha, sautun ah uh, mustamilun suara yang memuat atau di dalamnya atau ini ini kalau diartikan mustamilun ala ba'dil hurufil aja suara yang memuat sebagian dari huruf-huruf hijaiyah wahhiyah yaitu huruf hijaiyah yang ada pada kalimat apa rafat zaidun nah, kuti yang nggak paham langsung tanya Zai, al-zai, wal yaa, wad dal. Zai, ya, dan dal. Faham kan? Itu namanya lafaz. Hmm. suara berarti lafaz kalau gini. Uh, monyet. Monyet. Itu susah, itu enggak tidak dikategorikan, bisa dikategorikan lafaz enggak? Monyet ada Mimnya mungkin yang nyetnya nggak ada ya, nganju Palembang, Bandung, ba ada, angnya nggak ada, ba aja yang memuat. Jadi ini masuk ke dalam bahasa Arab aja, lafad itu ya, ya walaupun ini bisa, ajam juga bisa Masukkan ke lafad, ya. Kemudian fakhoraja billafdi tidak termasuk fakhoraja. Fakhoraja artinya apa? Keluar. Keluar. Maksudnya tidak termasuk lafad. Fakhoro jabil lafwi. Tidak termasuk lafad. Apa itu? Al-isyaratu. Isyarat. Tidak ada suara nyorang bisu. Bukan lafad itu. Kemudian. Wal-kitabatu. Itu juga bukan uh, tulisan. Itu juga bukan lafad. Wa nahwi hima. Dan. Yang sama dengan keduanya Kedua. Mimma leysa bilafzhin Yang bukan lafad Mimma hal leysa tidak bilafzhin Yang maksudnya yang bukan lafad gitu aja artinya ya Diartikan satu-satu mumet muter-muter Ya Kusing gimana ini artinya Yang bukan lafad maksudnya <tuh> kalatu samma tidak dinamakan hmm tusamma tidak dinamakan ini tusamma bukan tasami nanti tasamma tusamma kalaman 'indannuhati tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu jadi Nahwiyin nuhat itu kalau nahwiyin itu jama' lain tapi artinya sama ulama nahwu nuhat 'inda nuhat juga ulama nahwu ya nanti enggak boleh bertanya sebelum ada penjelasan nanti dijelaskan di sini ada yang penting artinya sama ya kemudian yang berikutnya wa ma'nal murakkabu tersusun dan maknanya tersusun itu apa? Ma tarokkabah min kalimataini fa'aktharo Ma tarokkabah min kalimataini fa'aktharo Ma sesuatu atau hal Tarokkabah atau perkataan yang tersusun dari dua kalimat atau lebih atau kalimat yang susunannya terdiri dari dua atau lebih <tuh> kalimatnya didahulukan boleh nahwu contohnya ya kalau sudah ada nahwu tuh berarti mananya contohnya jangan diartikan terus Oh. biar hafal maksudnya nahwu berarti kalau di dalam ini jurumiah ya, nahwu artinya misal ya artinya adalah safaroh nahwu contohnya safaroh muhammadun itu sudah tersusun dari dua kalimat safaroh satu muhammadun dua safaroh artinya apa Tidak. telah pergi atau musafir siapa yang musafir Muhammadun safaroh wus kalau bahasa Jawa wus musafir sopo Muhammadun Muhammad <tidak> itu bahasa Jawa <tidak> <tidak> <tidak> musafir <tidak> wal ilmu khairu tijaratin itu terdiri dari berapa susunan tiga susunan Arabnya Enggak, enggak perlu dibahas nih. InsyaAllah nanti tak insya Allah takal ya untuk, untuk pengetahuan aja ya yang ketiga tuh lihat bawahnya al Arabu al Arab berarti Arabnya safaroh fi ilmadi mabniyun al al fathi fi ilmadi yang mabni ini yang akhirnya lo ya safaroh ini yang akhirnya yang dibahas mabni tetap harus fathah. Mabni itu tetap harus fathah. Enggak boleh dibaca safaru. Hmm, enggak boleh di, di mabni artinya tetap enggak ada i'rabnya. Faham ya? Jadi ya, mabni itu artinya la mahallalahu min al-i'rab. Tidak ada hubungannya atau tidak ada tempatnya di dalam i'rab. Karena dia mabni. Haris nah, pokoknya dengerin aja itu. Nanti lama-lama insyaallah paham. Ya, wa Muhammadun. Nah, Muhammad di sini fa'ilun, yaitu fa'ilnya. Marfu'un, fa'il itu orang yang lakukan atau apa? subjek ya, subjek ya. Marfu'un bil fi'li, di'rafkan dengan fi'il karena ada fi'ilnya. Susunan dalam bahasa Arab itu fi'il dan fa'il. Nah. Kalau fi'il itu diketahui dengan wafilumu robbun biko wa sini wa ta ita nisim maat taskini. Itu itu dalam atasnya jurumiyah itu ada itu kalau alfiah lagi lain ya itu sama dengan jurumiyah. Kemudian berikutnya al-i'rab di sini kemudian wal ilmu khairu tijaron wa alamati raf'ihi ad-dhammatu adh-dhaahiratu 'ala ini yang akhir-akhir aja -akhir, mabni itu juga mana yang safaro itu yang mabni yang dibahas itu apa ro itu <laughs> kemudian wa alamati ini ya fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamati raf'ihi ad-dhammatu adh-dhaahiratu 'ala aakhirih fa'il, marfu' yang dirofa'kan dengan fi'il dan alamat rofa'nya itu apa? dommah ab-zohiroh mm -hmm. <tuh> yang nampak ala akhiri pada akhirnya wal-ilmu berikutnya khayru tijarotin itu sudah terdapat berapa uh, kalimat al-ilmu khayru tijarotin berapa? tiga kalimat Al ilmu khairu tijaratin. Il siapa yang bisa mengartikan? Ilmu khairu tijaratin. Sebaik-baik sebaik ya, sebaik-baik sebaik perdagangan. Ilmu itu sebaik-baik perdagangan. <tuh> Antum ni, subhanallah loh. Antum ni kalau belajar ini Belajar bahasa Arab ini Belajar Nahwu Kemudian belajar Hiwar itu Masya Allah Mantap Sudah paham gak Antum? Orang Orang yang belajar Nahwu Belum tentu bisa berbicara Karena dia orang mikir Wah ini itu Mu'rob Itu marfa <laughs> Akhirnya Habis malahan Nah itu ya Itu ke keistimewaan Antum Tapi ini untuk membaca kitab Orang ini bisa lahan dia salah. Kalau orang paham hewar bisa salah. Bisa mungkin bisa nggak paham nahwu dia mungkin bisa juga. Tapi orang ini orang yang ini orang yang paham nahwu bisa baca bisa nulis walaupun agak lama. Ininya tuh loadingnya. Tapi kalau sudah ini dua-duanya, masya Allah mantap ya itu. Kemudian fal mithalul awwalu Murokkabun min kalimataini Misal atau contoh yang pertama Lafad yang tersusun dari dua kalimat Ayo fal Falmithalu al -awalu, fal Falmithalu al-awwalu Lafzun Murokkabun min kalimataini Contoh yang pertama Adalah lafad yang tersusun dari dua kalimat Atau terdiri dari dua kalimat Udah hantum cara Hantum lebih pinter Cara menyusun bahasanya Al-Ula yang pertama Yang pertama yaitu kalimat Safaroh Muhammadun Safaroh yang pertama adalah Safaroh Wathaniyah Yang kedua adalah Muhammadun jadi terdiri dari dua kalimat Wah والثانية الأولى والثانية والمثال الثاني والمثال الثاني لفظ مركب من ثلاث من ثلاث كلماتين كابولي من ثلاثين كلماتين ساله من ثلاث كلماتين بف بف إله إن شاء الله Kaya dari asarafnya ya. Min salah kalimatin benar ya? Eh dua-duanya nanti masya Allah. Nah mudof mudof ileh. Nah itu nanti dibahas dalam nahmu halati. Ini mudof kenapa? Ini kok bisakah kasroh Nah ini pembahasannya dah. Kalimatin al ula yang pertama al ilmu wa thaniyatu khairu. والثالثه تجارتين <coughs> ya khairu khairu ya mudhaf ya jamaah dia tadi mudhaf <laughs> ini ibaratnya mudhaf ilai ya ya karena dia mudhaf nanti itu ya kasian yang ini ya nanti malah muter apa mutus enggak tahu nanti ada yang enggak tahu ya sekarang fa dan keluar bil murakkabi keluar atau tidak termasuk muraqab fa bil murakkabi tidak termasuk muraqab apa al mufradu nah ya. bil murakkabi al mufradu fa'ilnya dari kharaja fa ya, kharaja al mufradu aslinya karena ini kan di dalam kurung itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia pun tidak dibaca ya kan ini fa kharaja al mufradu tidak termasuk murakkab fa kharaja al mufradu bil murakkabi atau gitu fa kharaja bil murakkabi al mufradu mahu zaid ya tidak termasuk murakkab yang move cuman satu satu kalimat, tapi di sana ada satu kalimat tapi sudah murokab. Ada yang tahu? Ayo, satu kalimat tapi sudah murokab, hmm. sudah memahamkan sudah termasuk kalam. Uktub <tub> satu kalimat, Uktub itu termasuk murokab itu karena mana yang lainnya itu tersembunyi alat terdiri anta. Uktub anta Jadi sudah dua kalimat hmm, Itu nanti insya Allah Itu ya. murokab Yang paling se sekarang yang dipahami apa Murokab itu sudah tersusun Tersusun dari dua kalimat Baik itu fi'il Dan fa'il atau Mubtada dan khobar hmm, seperti itu. Pokoknya dalam bahasa Arab itu Fi'liyah Ismiyah dan fi'liyah Tok til, gak ada yang lain Kalau fi'liyah terdiri dari fa'il dan fa'il. Fi'il orang yang melakukan dan pekerjaannya yang dilakukan. Kemudian mubtada khabar itu untuk memberi kabar. Biasanya awal-awal ya mubtada khabar itu. Ya. Dan tidak tidak harus awal-awal, nanti insyaallah paham, ya. Sekarang dipelajari ini aja, Pokoknya muraqab itu apa? Lafaz atau lafaz yang terdiri dari dua, dua kalimat atau lebih ada ya, ya Kemudian yang kedua Maknal mufid Maknal mufidu maknanya mufid ya eh fala yuqala lahu ah nam, nam. lahu kalamun fala lahu kalamun kalamun ini enggak boleh kalamu mu cuma doma aja tidak ya salah. Lalu sekarang hmm, karena apa? Itu isim. Uh, karena itu isim. Ditandai dengan apa? Nah. Uh, uh, fal ismu yu rafun biha, uh, bi, bil khafdi wa tanwini, bil khafdi wa tanwini ya. Yeah. Fal ismu yu'rafu uh, fal ismu yu'rafu Bilhafzi wa tanwini hmm. Kemudian Berikutnya uh, Kalamun indan nuhati Indan nuhati apa artinya? Menurut La makna hu <tuh> Wa ma'nal mufidu Maknanya mufid ya, Mufid Ma fa'afada fa'idatan tamatan yuhsinu sukotu almutakallimi alaiha yuhsinu sukotu almutakallimi yuhsinu sukotu almutakallimi alaiha ya ini ya. yang penting antum istiqomah amal-amal ma taw. Oh, dulu tu ngomongnya gini. Nanti yang Agak ini karena belum pernah uh, belum pernah belajar, pemahamannya setelah berapa minggu kemudian sering dibaca. Itu bisa jadi. Sudah ya? Yuskinu sukutul mutakallimi. Sudah ya? Bihaythu la yabeko Ma'afada di di Diartikan dulu Ma'afada Hal yang berfaedah faidatan, faidatan tamatan Faedah yang Sempurna Sembur. Yuhsinus sukutul mutagallima alihah Yang membuat Ini susah ini diartikan leterlek Ya Sukut itu artinya apa? Diam dia. ya. Yang membuat Orang yang diajak bicara itu diam, nah, ya, nggak tanya lagi. Yuh sukut ya yani, diamnya itu bagus. Maksudnya apa? Bukan diam tidak paham, paham ya? Bukan paham karena susah dipahami, tapi diamnya itu kalimatnya wae, jelas. Udah nggak perlu di lagi, nggak diulang-ulang, ah? nggak nggak perlu tanya lagi ya itu mufit mm -hmm. kalau ini berarti kalau gini dia diem tapi nggak paham itu mufit belum diem karena masih mikir-mikir bukan. bukan karena di sini harus yuhsin harus bagus yuhsinus suku tuh alihah ya sugenus suku tuh mutakalim alihah ya nah kemudian dihay la ya sehingga la ya sami'u la ya tidak tetap as yang mendengar muntazirun apa muntazirun menunggu muntazirun li shay'in hmm. sesuatu, sesuatu yang lain, yang lain. Ya. sehingga yang mendengarkan ini tidak menunggu lagi. Apa adanya, oh, sudah titik mufit sudah. Nahwu contohnya habro zaidun, habro zaidun, habro artinya hadir, habro hadir ya. Zaidun ya zaid. Di sini nanti kalau nahwu zaid, Umar Hindun, <laughs> itu daerah-daerah itu z noy banyak zaidnya fa kalam fa hadza fa mufidun ini adalah kalam yang mufid yang berfaedah artinya li annahu afada fa'idatan tamatan yuhsinu yuhsinu suqutul mutakallimi alaiha. Ya, karena bermanfaat atau faedahnya sempurna yang membuat orang yang diajak berbicara diam. Wa hiya al-ikhbar bi yaitu kabar tentang kehadiran Zaid. Terlalu lama dan <Dengan> terlalu cepat. <laughs> ya, ya nggak ini nggak bisa ngikuti. Ya, bukan nggak bisa ngikuti bingung. bingung. Ya, ya jadi ini kalau ya, maaf saya terus terang kalau nggak bisa nggak bisa aja. Ya, bagus benar. jadi e, kalau kita itu kan e, kalau misalnya misal satu baris saya satu apa satu halaman itu kan, ya satu orang satu orang suruh baca mungkin bisa diulang bisa cepat. Hmm. Ya, tapi memang yang belajar saya mungkin agak lama Ya tapi eh, seperti ini, kita sekarang menetapkan apa pastoral domah patah aja udah sebingung. Mm -hmm. Kalau satu kali begitu, mm -hmm. tahu lama-lama tapi yang belakang udah nggak tahu lagi. Jadi misalnya jangan kalau bisa ketika sudah selesai ini Ustaz misalnya cukup satu baris. Wah, itu mesti, itu mesti nanti. Mesti nanti. Nanti, ya? nanti. Ha, belum sekarang belum. <laughs> itu biasanya nanti lah selesai untuk mengulangi lagi <laughs> ya. <laughs> ya, nah, ya, ya, nah, Paham ya, kalau ya, tam ya. Itu nanti, itu mesti nanti. Kan seperti biasanya kemarin satu orang satu orang membaca. Jangan harus siapa min, kita buka pertanyaan ya. Itu. Fainn al Sami'a.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 fa innas samia idza sami'a zalika orang yang mendengar atau pendengar ketika mendengar itu la yantaziru tidak apa menunggu syai'an akharah sesuatu yang lain nah wa yauddu ada yaudhu artinya wah, ah ada itu kalau alif yaudhu itu balik. Nah terbilang tergolong wa yaudhu suku tuhu wa yaudhu suku tuhu hasanan ya wa yaudhu suku tuhu hasanan dan terbilang diamnya itu diam yang Paham, maksudnya yang baik itu maksudnya diam yang ngerti. Gitu. Sudah pokoknya ikuti aja dulu. Insyaallah nanti saya yang gampang saya jelaskan. ya. Fa kharaja mufidi. Yang tidak termasuk mufid berarti apa? Ghairul mufidi. Yang tidak berfaedah atau bermanfaat ka ka seperti halnya abdillah abdillah ini sudah lafaz belum sudah lafaz belum nah sudah murokab belum sudah tapi sudah mufit belum belum ah ini belum mufit kenapa belum mufit karena ini tidak jelas abdul abdullah tidak jelas nggak mau abdullah apa maksudnya abdullah kemudian wazeidin dan zaid apa zaid maksudnya zaid yang mana ya. zaid yang mana bisa abdullah abdullah yang apa abdullah namanya abdullah banyak apalagi di arab abdullah bin abdullah bin abdullah tiga kali bisa jadi siapa abdullah yang itu tinggal terakhir tiga kali kok sama abdullah bin Ibrahim baru tahu. Oh kelihatan. Oh itu Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Ibrahim. Ya. Kandil inya. Wazaidin dan lafadz yang tidak mufit sudah murokap. Wa inkomazaidun dan seandainya atau apabila Zaid berdiri. Wain nah, koma zaidun ingin membutuhkan jawapan ini ada syaratnya kalau ini kalau damba ini wain koma zaidan seandainya berdiri Terus, seandainya berdiri ngapain nah, kan tidak jelas seandainya berdiri mal nah, itu tidak jelas berarti ini sudah lakukan belum sudah murukap sudah belum sudah terdiri dari berapa ini wain koma satu dua tiga kemudian mufit belum belum Wa nahu dzalika mimma la faedata fihi wa nahu dzalika mimma la faedata fihi Ini sampai alwat uinan insyaallah saya sampai bawah ini al madi ini aja. Ya nanti habis itu saya jelasin. <coughs> Udah ya. Wa nahu dzalika dan yang lain mimma yang atau hal-hal la faedata fihi yang tidak berfaedah. Maksudnya tidak berfaedah di sini Kalimat yang tidak memahamkan, ya kalimat yang tidak memahamkan, <tuh> sam ya, ya nanti Insya Allah saya jelasin biar lebih paham lagi di sini. Wa magna al wadhu al Arabi baru kayak gini pusing saat kayak gini, kayak gini mau diteruskan mau berapa lama nih? <tuh> <tuh> <tuh> ya, kayak gitu kalau kayak gitu ya nggak jadi nggak nggak jadi ini saya aja belajar. Saya itu belajar hafalan jurumiyah tuh dari kelas 4 sampai tamat uh, sampai tamat SMP. Ya, baru tamat SMP alih yang baru paham. Dulu mah enggak memahami, yang penting hafalan karena disuruh sama gurunya hafalan. Ya. Ya. Karena anak ini mana ini aja. betul Maksudnya Antum, karena antum kan ini memahami. Kalau dulu saya nggak berusaha memahami. Kalau antum memahami, ya Allah, tiga bulan, lima bulan, syukur pak. Syukur taala. Tapi ya, cuma sekali. Ya, <tuh> <tuh> ya. Wamna ma wadul makanya agak lama dikit ya ngantuk ditahan. Wamna wadul arobi dan maknanya wadul Arabi harus disengaja Atau harus dengan berbahasa Arab Antakuna Al-alfadhu Antakuna al-alfadhu Allati Natakallamu biha Minal al-alfadhi Kecepatan Antakuna Antakuna al-alfadhu Allati Natakallamu biha Minal al-alfadhi Allati wabu'at-ha al-arabu lid-dalalati ala ma'na ala ma'na minal ma'ani ala ma'na minal ma'ani nahwu qawma ma'thalan nahwu qawma ma'thalan Lafzun di di harkati aja dulu arabiyyun ja'alathu arabu ja'alathu arabu ja'alathu arabu Dalan ini kalau tajwid ni matla'i mutaqall karena simutaqall ini Kilmi Alamaknan, hmm. Kok enggak alamaknen? <laughs> <Ita>. ya. <laughs> Alamaknan, wahyu al-Qiyamu, wahyu al-Qiyamu, fi zamani, kau enggak fi zamanin? Fi zamanin, ada alif lamnya, ya, fi zamani al-madzi. Sekarang diartikan ya? Tidak. Ma'budi. Tidak boleh ma'budi. Maaf. Antakun al alfadu al latinatakalamubihah mm. yaitu yaitu laah ini aja, tidak usah diartikan letter letter. Lafat-lafat, lafat-lafat yang digunakan untuk berbicara lafad-lafad antakuna enggak ada artinya yaitu gitu aja antakuna diartikan yaitu antakuna yento onos opo alfazu lafad-lafad bahasa jawanya akhirnya wong orang ini susah juga lo terlekin allatikang matakallamu Tak <tuh> <gat>, nggak ini bahasa Indonesia bahasa Jawanya. Lafat-lafat yang dipakai untuk berbicara itu minal al itu dari lafad-lafat yang dipakai oleh orang Arab. Lobaatnya itu diletakkan ya bisa dipakai diletakkan diletakkan oleh orang Arab. Liddala latih Ala maknan minal ma'ani Untuk menunjukkan Beberapa makna Atau untuk menunjukkan Atas beberapa makna Contohnya Koma Masalan Ini dalam kurung ini Koma itu contohnya itu dalam kurung masalan. Hmm. Fainnahu lafzun Arabiyun. Sesungguhnya koma itu adalah lafad Arabi, jaalat hul Arab, jaalat hul Arab, jaalat hul Arabu yang dijadikan oleh orang-orang Arab atau yang dipakai oleh orang-orang Arab. Itu pakai. Yang lebih enak Dalam ala makna Menunjukkan atas Makna Apa koma itu Maknanya Wahua Yaitu koma itu Al-qiyamu Berdiri fi zaman Di masa Al-madi Yang telah Lalu dah Sekarang Saya jelasin semuanya Habis itu dibaca nanti shalom. Nah sekarang nya deh. Enggak ada ini ya, apa namanya ya? Yang berdiri gitu ya, di ini itu. Kayunya itu. Atau di ini aja kalau kalau. Kalau dikasih ini tergantung gini enak. <guluh> Susah nulisnya. <guluh> ya. Di mana? Ke sana. Oh gini ya, berdiri gini ya. Taranyaentar bentar, bentar. Biar saya bisa berdiri. Susah nulisnya gini ya. ke situ aja itu. ada kursi aja, kursi aja. Kursi. dua 2 itu. Enggak ada Al-Qur'annya nih kan enggak apa-apa. bisa bisa satu taruh ini nggak jatuh kalau gini Bicin. gini ini maksud saya gini gini nah ini oh gitu bisa sakit kelihatan ya antum kelihatan ya kau ya susah nulisnya kalau ini al kalam hmm, ya hmm. syaratnya bisa dikatakan kalam itu ada berapa satu apa apa pertama lafru Kemudian yang kedua, Al-Murakkabu, kemudian yang kedua, Al-Mufidu, kemudian yang ketiga, keempat, Al-Wad'u, Bil-Arabi, ya, Bil-Wad'il-Arabi, wad Al-Arabi, al nah, Lafat sekarang, Lafat itu, ma yistamil ala huruf al hijaiyah, Menteri diri dari Rufi Jaiyah. Alif, Ba, Ta, Ta, Jim, Ha, Kho Faham Itu sudah dikatakan Kalam Tapi baru syarat satu hmm. Jadi kalau sekarang uh, uh, Apa itu? Muhammadun Sudah dikatakan Lafad ya, Kalam tapi belum memenuhi syarat Baru lafad saja Itu sudah kalam Ya Sekarang murqab terdiri dari dua kalimat. Kalau bahasa Arab itu menurut ulama nahwu murakkab itu dijain dua kalimat. Ya, yaitu fiil fa'il atau mubtada khobar. Fiil fa'il itu ada fiil qoma Zaidun telah berdiri Zaid. Safara Muhammadun. Hadaru Aliun. Nah, kalau sekarang ini ada orang ah Rohsida itu sudah murokap belum? Tidak murokap itu. Sawi cancel itu kalam bukan? Bukan. Hah? Sawi cancel ini menurut Nahu enggak? Enggak itu. Bukan itu. Sawi cancel. Sawi mini mini. Bukan itu bukan kalam. Nah, itu sebenarnya yang diomong omongkan orang-orang India, orang-orang itu bukan kalam menurut ulama Nahu, karena tidak terdiri dari tidak, tidak murokap tadi ah, Sawi education ya Education apa itu? Sawi education <laughs> Karena enggak bisa ngomong sawi taklim Sawi taklim Itu juga bukan masalah hmm? Sawi taklim <laughs> Semua serba sawi ya Karena apa? Untuk kalimatnya sawi Nah ini lihat ini Jadi biar Antum tahu Antum kadang-kadang lihat orang ngomong Sopir pedu ngomong bahasa Arab itu. Uh, pinter bahasa Arabnya. Itu bukan bahasa Arab yang dikategorikan orang-orang Arab, tidak masuk ke kaidah bahasa Arab. Ah, yang fasih. Bukan kaidah bahasa Arab. Murakkab Al-Mufid sekarang. Al-Mufid ini ya membuat orang yang diajak ngomong tuh paham. Nah, contohnya jaa Muhammadun jelas tuh, oh sudah datang Muhammad, sudah gak perlu ngomong lagi sudah Muhammad terus ma'ruf sudah ma'ruf, oh Muhammad tuh ya itu nah, soalnya Muhammad dia ya harus dijelasin, Muhammad yang siapa Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim, kok Muhammad bin Abdullah Muhammad Abdullah banyak Muhammad Abdullah tuh banyak, bin siapa atasnya bin Ibrahim, oh itu ada Ibrahim lagi, atasnya lagi itu Muhammad Abdullah Ibrahim ada. Oh yang lain saya berarti kakeknya lagi siapa? Oh Muhammad Ibrahim. Uh, Muhammad Abdullah Ibrahim uh, Najib Jasim seterusnya seperti itu Jasim. Jadi jelaslahmu ya. Lafzul ya. Murakabu Al Mufidu Bilwabi disengaja bahasa Arab. Ah disengaja bahasa Arab. Contohnya tidur. Qomazaidun tidur tidur. Itu tidak dikatakan kalam Atau orang ngelantur hmm, Gak jelas, itu bukan kalam Harus ingat <guluh> <guluh> Atau kena jin, saya pernah ngelantur orang di Al-Qur eh, Di Imseid di, di rukiah tiba-tiba ngomong bahasa Arab Man anta Antalau sawai so tadi kada kada kada kada enggak apa-apa. Bisa bahasa Arab itu juga bukan kalam. Karena sebenarnya dia enggak bisa bahasa Arab. <gülüyor> itu bukan kalam. Bukan termasuk kalam karena tidak disengaja bahasa Arab. Dia tiba-tiba bisa karena diingin orang lain. Paham ya? Enggak <gülüyor> ada bisa bahasa Arab. Ya, paham insyaallah ini. Lafad syaratnya kalam. Al kata yang ada dalam bahasa Arab. Kata-kata yang ada arabi bahasa Arab. kata Arab. Sudah tersusun, saya mau pergi ke kantor Sudah tersusun, tapi tidak berbahasa bahasa Arab. kata mungkin bisa diambil Saya, Sin, Ya, kata Seperti saya kalau di dulu masih di Pondok Nulis itu bahasa Indonesia saya ini, <laughs> bahasa Jawa ya ada bahasa Jawa, nulis Arab nulisnya kayak Urdu juga sih. Nah itu tidak, lafatnya sudah, murukapnya mungkin juga sudah, tapi kan tidak berbahasa Arab, syaratnya tidak. Uh, ini terus mufidnya orang Arab nggak paham. Saya mau pergi ke pasar orang Arab jajak ngomong bahasa Indonesia nggak paham. Ya. Jadi di sini yang kaitannya dengan kalam di sini maafi kalam mini mini. Kalam itu sebenarnya ini perkataan. Memang benar. Wah wah ya Kalau memang benar ini tuh pakai all ol, allah ya Kalam itu istilah. Ya Gua maafi kalam kata-kata Maafi kalam Maafi sama ini Maafi Maafi sama fi Jujungnya Ujung fi sama maafi antum Jangan kalau sudah belajar bahasa Arab Jangan pakai bahasa itu Jangan pakai bahasa Fi sama maafi aja <laughs> Sama ngomong sida Sama Jangan Sawi enggak ada ini Sebenarnya bahasa Saya kira bahasa Inggris juga gitu Pakai Mungkin antum yang udah paham pakainya bahasa apa gitu. Jadi untuk kalimat apa? Oh, susah sekali digabung. Udah ini aja. Sawi ya. Yang penting kan paham dia. Nah, sawi. Apa, sawi Sawi cancel <laughs> sawi, Badin. <laughs> Sawin. Sawai sawi Artinya memang bahasa Arab. Sawai sawi Artinya sawai sawi itu mengerjakan di makna fa'ala. Cuman akhirnya kan dibuat sawi sawi sawi semuanya sawi ah, sawi ya eh terima kasih allah jadi antum kalau sudah beram bahasa, bahasa Arab ketawa dan itu bahasa mereka gitu paham ya allahumma astaghfirullah nah sekarang kita baca sambil ini di artikan nanti Siap ambil ya semuanya itu intinya ya ini ya intinya tiga ini penjelasannya simpel sekali maksud saya apa ya paham biar paham entum ini untuk tasawur dah ya sudah selesai insyaallah tentang kalam selesai. Uh, kalau di alfiahnya kalam itu kalam muhum lafdzun mufidun ka stakin wasmun wa fi'lun thumma harfun il Kalau artinya kalam muhum lafdzun mufidun mufradu wal kalimatul lafdzul mufidul mufradu ya. Kalau di dalam ininya syinqiti dalam syinqiti ada juga innal kalama indana Faltastami lafdul murakkabul mufidun qad wudhi' Ya. Itu ada ini ya, ada kaidahnya, kaidah-kaidahnya. Dah Ram taala, sekarang kita baca. <guluh dunia> nah. <guluh dunia> ya. Nah, benar. Orang bapak saya di sini ya. Bapak saya itu Alfiya dari belakang apalahnya. Tapi di sini nggak bisa ngomong, susah dia nggak bisa ngomong. Karena apa? Gak akan bisa ngomong. Dia ngomongnya juga sida ini karena apa? Tidak dibarengi dengan hiwar itu tadi. Antum muhadasa itu penting itu. Antum sama wiziknya itu terus ini terus. Masya Allah mumtaz. Nah, Benar. Kalau wiziknya sama ininya terus, kaidahnya bagus, ngomongnya lancar. <laughs> ya, Insya Allah ya dah kita inian ya untuk ini semangat antum. Jadi ujung-ujungnya yang kita baca dua lembar tadi, ya ini nih tiga empat ini kalam itu ya itu. paham ya? Itu yang itu paham ya? <tuh> Jadi kalau kalam mini mini kalam sida itu termasuk kalam bukan? Bukan, itu maafi kalam, maafi kalam ya sawi so cancel kalam bukan bukan antum jangan terheran lihat uh luar biasa bisa bahasa bahasa Arab salah itu bisa itu salah semuanya katakannya nggak menurut sesuai dengan bahasa Arab nah antum nanti ngomong sama para imam ngomong bahasa Arab pusak masya allah luar biasa ini langsung uh, bahasanya bagus sekali nah, taktiknya uslugnya wah terus di harkat lagi belakang-belakangnya. Ya kan nah, harkat belakang ini mungkin khatib tuh enggak enggak enggak semua orang Arab bisa juga ini. Ya. Ah, enggak nah, semua orang Arab. Selamat. <laughs> sukun selamat. <laughs> sukun selamat karena orang Arab ngomongnya di disukun semua belakangnya ya gitu. Udah ya. Sekarang kita baca terakhir insyaallah taala. Siapa yang mau membaca? Dari sini. Saya angkat tangan aja dulu Ayo Pak Mahmud Yang keras Pak Mahmud biar Yang lain bisa ini Ta'riful galami Ta'riful galami. Ta galami Sama kayak antum baca Hewar Panjang pendeknya juga harus benar Ayo Wa'ala Al-Busanihu Rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim <tuh> ال كلام السلام هو اللفظ المركب الثيني للوضع امم اقول وبالله التوفيق امم بدا المصنف رحمه رحمه الله دي Al-Qawli Diannaha Min Kalamini Iktidaan Bilkitab Bilkitab Al-Azizi Wa Taasyan Din Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fi Fi Muqatabatihi Muqatabatihi Muqatabatihi wa kelihatan dari Sumatera tuh mura salatihi titik ayo siapa Abu Almas wa kalamu indahu naqiyin ah ini syamsiah baqomaria syamsiah ayo andan nahwiyin wa Heeh, 10 itu bacanya. Mm -mm. Al-awwal Al Apa saya ini ya biar antum bacanya juga ini ya. Wal kalam 'inda an-nahwiyyin huwa mujtama'a fihi arba'atu Al-awwalu karena belajar membaca ini ini menentukan titik komanya. Al-awwalu. An-yakuna lafzan. An-yakuna lafzan. Al-thani. An-yakuna murakkaban. Al-tharith. An-yakuna mufidan. Al-rabi'u. An-yakuna mawdu'an. Ay. Bilwab'il-arabi. Hmm, gitu bacanya. Ayo. Pak-pak Abu Almas. Al-awwalu. الاول أن يكون لفظا <تصفيق> الثاني أن يكون مركبا مركبا, مركبا. <تصفيق> الثالث الظالتي الظالتي ان يكون مفيدا <تصفيق> الرابع الرباع ان يكون موضوعا موضوعا بالوضع العربي مم. بالوضع العربي يو شابا نه يو فمعنا لفظ اللفظ. اللفظ فمعنا اللفظ الصوت المستميل Ala bagi huruf. Bagi. Ala bagi. Ala bagi huruf. Di hidajati. Mm -mm. Alkit. Awalnya. Al. Alif. Alif. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. ini Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan. Dan al ya'u wa akhiruha al ya'u sif wadzalika nahwu zaidun ya'u zaidun atau nahwu nahwu kalau diteruskan nahwu zaidin tapi kalau nahwu koma zaidun nah itu ya nahwu hmm. wadzalika nahwu zaidun mm -mm. fa innahu lafdun sif alnahwu Sautun Soutu, mustamilun Ala ba'dil hurufil hija'iyati Hijaa Hijaa'iyati Hijaa'iyati Ala hmm? Ala ba'dil hurufil hija'iyati hmm. hija Hijaa'iyati Hijaa'iyati Wahia Az-zai Wal-ya'u Wal-dal Sip, mantap, yo Pak Korja dulu terus, terusin Pak Abu Abu. Pak Korja bilaf door. Bil bilaf bilaf duy. Bismillah. Al al kisah rotu wal kita bahu wal kita batu. Wanahu wanahui kuma. Lepas ni. Al-Isyaratu al-Kitabatu Wa-Nahwu-Huma Wa-Nahwu-Huma Mimma Mimma Mimma Mimma Laysa Bilafz Laysa bilafzin Bilafzin Mimma Laysa bilafzin Fala Fala Indan Indan Indan Nakhad Nuhati. Yuk, dikit-dikit saja. Heeh. Ee kabu. Heeh. Ma kabu. Heeh. Ma apa? Heeh. Min ini. Fa atsara. Nahu. Heeh. Muhammadun. Heeh. Wal 'ilmu tijaratin wal ilmu qairu tijaratin bal qilmitar fal mithal fal mithalu mithalu al awwal lafdun murakkabun min kalimati ini al awwalu al ula al ula al ula ani musanna atau tas muannas muannasnya apa awal al-awalu awal, al kalau al-awalu itu muzakkar kalau al-ula itu muannas muannas hmm. karena kenapa kalau ini muannas al-ula iya kalimat. Hmm. kalimat ini kalimatun kalimatun al-kalimatul ula al-kalimatu harus ula enggak boleh al-awalu kalau al-hurufu al-awwal atau al-harful awalu atau al harful awwal Al-Ula Safar Eh Sa-Far Al-Ula Safar Al-Ula Al-Ula Safar Sa-Far Wa-thaniyatan Wa-thaniyatu Wa-thaniyatu Muhammadun Wa-al-mitalu Al-thani Laqdun Laqdun Hmm. Alula, hmm -mm. alilmu, hmm. wataniat, wataniat, tu, tu, wataniat. <laughs> <laughs> Cuba satu, satu. Ya, Cuba satu-satu. Ya, selesai. Benar nanti. Tu, kalau enggak tuti Kalau enggak ti, ta. <laughs> <wata -lil, laughs> <wata -lil, laughs> Ayo. Ta, ta. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo al mufradu al mufradu al mufradu nahwu zaidun nahwu zaidin berarti ini nahwu zaid itu langsung enggak ada nahwu bisa zaidun bisa nahwu zaidun titik zaidun ya itu bisa nahwu zaidin fa la yuqalu lahum kalam kalamun Indah muhati Indah muhati nah sekarang saya suruh artikan gantian ini saya artikan dikit-dikit monggo -dikit. oh, dari Pak Ahmad apa aku billahi at-tawfiqi heeh hmm. hmm. ya heeh bersul kalam kirimi kalam berkata pengarang Semoga Allah menghormati beliau. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Al-kalamu. Kalab, al-kalamu. Kalam ya, kalam gitu Adalah heeh, yang tersusun dan berkaitan dan disengaja dengan berbahasa Arab. Sip. Ya, terus ulu saya, saya berkata saya di sini albusafir heeh dengan taufik uh, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa uh -huh. semoga Allah memberi taufik nanti yeah. uh heeh uh, ayo yukai. siapa yang mau nanti Pak Almontani nah. siap ayo sedikit-sedikit enggak apa-apa Pak <laughs> gini enggak ah. ya, apa-apa bacaan ah, itu eh uh memulai -huh. Baca al musannifu. Baca memulai ya, penulis arafan mm -hmm. allah mm -hmm. uh, dengan bacaan basmalah. Sip ya. Uh, ketika ber mm -hmm. ketika berbicara mm -hmm. itu makanya su susah loh nerjemah itu. Atau <laughs> suruh saya nerjemahin orang kota itu susah itu susah bukan main itu. Ya, Se mikir bahasa ini saja. Mm -hmm. Bawa kalimat. Mm -hmm. Biana, enggak usah di ini ya Sesungguhnya apa? Di Anah ini baliknya ke mana? Basmalah Eh eh eh ha, Basmalah Sesungguhnya Basmalah. Basmalah. Basmalah. Hmm? Basmalah Sesungguhnya Basmalah Sesungguhnya Basmalah Adalah, sesungguhnya Basmalah adalah bagian dari kalimat Karena mengikuti, ah, ah, Enggak, enggak gitu. Minkalamih dari perkataan Musonif, ya ini menerangkan Minkalamih adalah Kaul, ya. Bil Anha, bil Basmalah tiadalah mengatakan sesungguhnya Basmalah itu adalah perkataan siapa? Musonif, perkataan Asun Haji, ya perkataan Asun Haji iktidaan ambil kitab apa katanya Hmm. hmm. Kadang-kadang uh, dengan hmm. uh, Al-Quran. Iya benar. Uh, dan uh, uh, contoh dari nabi. Ha nah, mencontoh men Nabi sallallahu uh alaihi dalam ketika heeh uh -huh. benar ketika men menulis kitab dan uh -huh. surat-surat interlo wa ron doni masyaallah saya ngerti kan tuh masyaallah alhamdulillah ya ini mengikuti Allah Subhanahu wa taala memaksud Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ketika ini ini bukan Allah ini kitabullah ya firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali surah Fatihah tuh diawali dengan bismillah heeh wal kalamu 'inda ayo Pak Indang siap insyaallah ayo ayo Pak ini karena makanya tadi minta ini saya namanya ini enggak semua loh, paling saya tahu dengan orang uh -uh, yuk kalau kalamu lindan nah wiji suwa ma ajitamini ijtama'a fihi arba'atu arba'atu umurin umurin mm -hmm. ayo sini aja dikit aja ini dan kalam mm iya -hmm bagian dari uh, dan kala menurut ulama nafsu yaitu sesuatu acam um, yang berkumpul di dalam empat perkara. Per dia bisa mas, pokoknya hal yang memuat empat perkara yaitu oh. kalau diartikan lalat terle bulat juga susah ya. Yang terdiri dari empat perkara, terdiri dari empat perkara, gitu aja udah selesai. Ya itu alawalu anjaku nalafton yang pertama harus lafad, kemudian harus tersusun, yang kedua tersusun, ketiga harus Mufid, murfaidah, yang keempat yaitu harus disinggahi dengan berbahasa Arab. Ayo sekarang yang alafvu yang siap mengartikan. Eh, nih Pak Abu ini sudah siap, Sya'uboh? Belum. Ayo. Didengerin ya Yang ini didengerin Difahmi benar. Abu Rayyan belum? Coba. Siap? Coba? Abu Rayyan dulu? Ya, abu, oh. Belum Belum Gak apa-apa Coba aja gak apa-apa Dibenerin di Al-awalu An yakuna lakbur Al-awalu hmm? Al-awalu An yakuna Murakkaban Murakkaban Al-awalu An yakuna Mufidan uh -huh. Ar-rabi' Ar-rabi'ah adabiu an yakuna mawdu'an hmm. a ay? ay bil wad' bil wad' bil wad' al arabi hmm. al awal al pertama nah, ini tadi sudah saya artikan ini bahwa fa ma'na al lafzu ayo fa ma'na al lafzu heeh hmm -hmm. uh, ma'na lafzh heeh hmm -hmm. as saut as sesuatu ah, asal itu apa suara yang memuat ditandai di, Pak Pak ini Abu Royan karena baru sekali saya enggak ini loh ya karena ada sebagian diantum enggak pernah belum pernah belajar jadi ini dari awal-awalnya memang harus ini didengarkan benar-benar dan ini awal untuk belajar ya. Itu. Ayo. Yang lain, yang lain. Ayo yang hafal meriti Ayo. Ayo, ayo, yuk. Sami'an al-lafzu. Sami'na al-lafzu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'na lillahu. as al-mustamilu 'ala ba'd huruf al-hijaiyah ala hija al hija al-izaiyati hija hijaiyati hijaiyati hijaia allati al-alifu al-alifu al-alifu al a pendek al alifu al-alifu al-alifu al Al alifu, oh. <laughs> kebiasaan. Al alifu, nah ya, nah nggak ini saya nggak nggak nih orang kalau belajar ke orang Indonesia belajarnya ke Indonesia dia ini ininya nggak ini kalau kita belajarnya uh, orang Arab ya panjang pendeknya diperhatikan, ya eh, makanya harus rajin, Pak Abdurrahman. Sudah punya modal, insyaallah taala nanti dengan itu malah bagus cara bacanya. Ayo. Ayo al-alifu bukan al-alifu. Alifu artinya lain. Siapa yang tahu? Al-Alifu, al-Alif orang yang bisa menaklukkan. Ya, orang yang bisa menaklukkan al-Alif. يو ترص وآخرها واakhiruha وآخرها واakhiruha هه يو وذلك غيدهم همم فنن منصوب لافون وان صوت صوت مستمر. صوت Sautun mustamilu Ala bahadil huruf Hija'iyati Hija'iyati Hija'iyati Wahiya'ajan Azzaim Wahiya'u Wadda'al Ayo diartikan Maka ada pun lafaz Sautun mustamilu Asautun mustamilu Mustamilu suara yang mencakup uh -huh. ada ba huruf hijaiyah ti atas sebagian daripada huruf hijaiyah. Uh Heeh. Alati awalnya yang memang eh, yang dimulai awalnya huruf hijaiyah itu alif dan akhirnya iya. ya. Iya. Ya. Itu alif ya. Tahu artinya alif? Alif itu Alif itu ya. Hayawanun alifun. Hayawan yang lembut alif itu apa ya? Kayak kucing, alif itu yang nah, tidak berbisa, yang tidak zina alif. alif. Nah, ya. alifun. <laughs> alifun artinya yang lain. Yang bener al-alifu. Hmm, nah. alif yuk terus. <kuh> nah, <tuh> maka sesungguhnya yang tak seperti konteks lafaz Zain itu yaitu lafaz li'anatu saudun musta'milu karena lafaz Zain adalah suara yang tercampur sebagian atau sebagian daripada pada huruf ja seperti yaitu tadi dari ya dan ta heeh hmm, hmm. ayo faqara terj billafzi siapa ayo Pak ansarif Iya, mm -hmm. bentar, nentar. Heeh, insyaallah. Heeh. Wal Tulisan artinya. tulisannya, Bisa, ya, kitab juga bisa. Kitab ini kan eyes. <anos." laughs> Kitab ini bukan ini, bukan lafat ini. <inkerrum> ya, tulisan, berarti kitab artinya tulisan. bener ya Yuk, Yuk wa huma lima laisa biqitin hmm artinya apa tuh nahwu huma nahwu artinya apa heeh nah, dan yang semisal yang semisal kan artinya misal dan yang semisal isyarah dan kitabah dan yang semisal isyarah dan tulisan Mim laisa bilafdin, yang bukan, gitu. Ya, Mimma barang-barang, sesuatu, <coughs> laisa, tidak, bilafdin, lafad. Itu kalau diartikan leterlek. Yang bukan, lafad, gitu aja. Hmm. Yuk. Wah, soalan ini panjang sekali ya. Ya, terus. ya. kalau so, bersama tidak dimakan, kekalaman, uh -uh. uh, uh -uh. Indah nurhati, indah nurhati, andal mah, iya benar. Jadi oh. ah, terus antum ketika baca gitu ya, ketika membaca ini fakhoroh jabilafti itu harus tahu artinya dan di dalam ini fakhoroh jabilafti antin antum kalau antum sudah sering kayak gitu antum dengar khutbah itu dah, ia ya, faham sudah benar benar ini. Antum kalau baca-baca aja enggak dipahamin, sambil dipahami artinya. Ya enggak akan paham nanti. Ya gitu. Yang terakhir, satu lagi saya bayo. Ya, 'azab. Ayo 'azab. <tutun> wa ma'nal burakkabudi, ma'na azab ya. <tutun> nah, wa ma'na wa ma'na ta ro' al-burak dan burakkab. ma'nal murakkab. <San> nah, makanya kalau disuruh baca ushad isnan antum yang pertama baca biar kebiasaan bacanya ya malah malah ya atau malah diem baca siapa yang baca lagi diem aja, baca nggak ber malah nggak <San> terbiasa kalau isin baca ayo, ha? ayo. <San> ah Pak aksara. Nah, ini bacanya gini, Pak. Pak Saf, wa maknal murakkabu ma tarakkaba min kalimatai ni fa akthara. Hmm, gitu. Itu diartikan dikit aja. Murakkabu. Murakkabu. Sana yang qof, makanya ada kaidah itu. Tas aslam. <sentir bills Abi, laughs> ayo, ayo. <hike> ayo bacanya benar benar. Ayo, ayo. Ayo enggak apa-apa, ayo. Mamah, lahum muraqqab. Heeh. Mamah, muraqqabu. Mamah, lahum muraqqabu. Heeh. Benar. Nahu Syafaroh. Syafaroh. Nahu Syafaroh Muhammad. Wal ilmu Qur'an tiga ratus. Ayo diterusin Ya terus Ayo silahkan. Maknanya Muamalat al mukab adalah hal-hal atau perkataan. yang tersusun yang tersusun dari dua kali lima nah ini yang atau lebih nih habis ini baca ya terus atau lebih dua kali lima atau lebih misalnya sahur Muhammad Muhammad yang sedang berjalan eh telah telah telah Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bah ilmu kairu tija. Kairu. Kairu tija. ilmu ilmu yang keluar. Eh, keluar dari apa? <laughs> Wal ilmu khairu tija. ilmu adalah sebaik-baik. Perniagaan. Itu yang bahasa yang berkesupper. Perniagaan. Perdagangan kayaknya. Perdagangan, ya. Ya, ayo, halu ini, palmita halu, palmita al awalu, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Min Latin, Min Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Latin, Mm -hmm. Wassala, Wassania, Tu, Muhammad, Wassania, Tu, Wassania, Tu, Wassania, Tu, Muhammad. Mm ya dari situ situ aja. Falmi salu apa misalu? Contoh yang pertama, Lafat. Mm -hmm yang terusun dari dua kalimat. Pas, yuk. Yang pertama. pertama Safaroh. Safaroh. Yang kedua Muhammad. Um. al kalau dilanjutkan sekalian. Ayo terus lagi Al-Misalusani. Al-Misalusani. Laskum Murakkabun. Murakkabun. Murakkabun min Salasa kalimat. Salasi. Salafi kalimatin, min salafi kalimatin, kalimatin, kalimatin. kalimatin. kalimatin. Hmm. Si. Coba aja kalau ini, ya, dikitin berarti salah, ti salah, berarti jalan pindah, tak, eh, kalimat tak, eh, salah, berarti kalimatin. <tik> <tik> <tik> Karena inti ujung-ujungnya, nah butuh yang belakang itu, ti tuta dah, itu aja. Titi terakhir jadi benar terus sampai situ mana? Aiyah aiyah aiyah semuanya lagi ayo. Al Islam. Al Islam. Al Islam. Al Islam. Al Islam. Al Islam. قواعده. Soal salafah? Salafah satu, satu. dijaru di. Mm -mm. Ayo, perhatikan. Bal mithalu yang kedua mm -hmm. yang terputus dari tiga kalimat. Masyaallah, mantap yuk Yang pertama alilmu, ya. Yang kedua qoiru. Heeh. Uh -uh yang ketiga insyaallah kalau paham ini artikan ini gampang sekali, artikan ini kamu paham empat ini insyaallah insyaallah taala jelas antum mesti ada sebagian yang satu saat baca yang ada harkatnya ada susah yang bukan main ini nggak ada harkatnya mesti itu ada kayak gitu terus kemudian gini salah baca kok salah terus lah ya yes. kamu pengin antum pengen benar ya harus salah dulu nggak ada ceritanya antum kalau pengen terus salah terus ya nggak usah belajar akhirnya salah terus nggak nah, bisa terjemah gimana ya yes, ini belajar terjemah yang istiqomah ini makanya orang belajar namun nih jadi momok nanti karena apa ini, baru awal sudah minder ini baca aja kondol kayak ini gak bisa baca ini apa Afan, yang tulisan Al-Quran itu bacanya aja gak lancar, ini bacanya kayak gini nah gimana, akhirnya malah gak ada semangatan. Antum saya gak pengen antum seperti itu Antum kan punya niat, pengen belajar harus sungguh-sungguh seperti antum belajar di Wizik Antum setiap layu online, apalagi ya, ini langsung bisa diperhatikan. Ini online kadang-kadang error. Nah, hmm. Kalau nggak yang error ustadznya, yang error ini. Yang... Ya murid error bukan murid yang error. <laughs> Internetnya itu, kadang-kadang ini karena apa dipakai sana sini sana sini. Tapi alhamdulillah sudah istiqladanya. Saya dari ini saya tahu siapa yang rajin ikut itu dari bacanya, siapa yang rajin ikutnya. Oh. <laughs> ya, ya gitu. Karena apa? Kelihatan bacanya. Dibacanya diperhatikan gitu. Terbiasa jadi. Ini sudah berapa bulan wis gitu. Sudah setahun. Ah, insyaallah sudah setahun. Nah, insyaallah nah, insya alhamdulillah insyaallah taala nanti insyaallah antum sebentar lagi nih selesai sampai Erop saya praktekan ke kitab. Ya, itu kitab uh, itu apa durun nabith durun nabith nah nanti diartikan sambil saya tuliskan yang Arab-Arab itu faidah-faidahnya nah insyaallah taala dan selain itu nah, insyaallah taala cukup sekian saja ya insyaallah taala insya Kita tutup sebelum ini kita tutup dengan takafur madiah subhanallah